mewujudkan kehidupan yang utuh seperti dimaksudkan oleh peribadatan puasa itu, yaitu kehidupan di mana manusia menghadap secara vertikal kepada Allah yang dalam bahasa Islamnya dikenal dengan istilah habluminallah tali yang menghubungkan kita kepada Tuhan kita tidak boleh juga meninggalkan dimensi horizontal hubungan antar manusia atau yang dikenal dengan istilah habluminan nas tali yang menghubungkan menghubungkan antara sesama manusia maka menjadi sangat penting bahwa kita memiliki arti yang penuh bagi puasa sebagai ibadah penuhnya makna puasa sebagai ibadah itu antara lain dapat dicari pada suatu hal yaitu melalui solidaritas sosial yang kokoh tadi kita berusaha untuk memberikan wujud nyata atau kenyataan konkret bagi solidaritas itu sendiri karena itulah kita dalam bulan Ramadan Diminta untuk memberikan perhatian lebih banyak kepada fakir miskin. Diminta memberikan santunan kepada mereka yang membutuhkan. Dan terutama untuk senantiasa mawas diri. Apakah kita tidak dikecoh oleh sebuah pola hidup yang memburu kita terus-menerus dan mendorong kita untuk meningkatkan Kenikmatan materi Dan Mencari kepuasan indrawi terus-menerus Sementara Dimensi kemanusiaan Dalam arti Turut meringankan penderitaan orang lain Turut membangun masyarakat yang lebih baik Untuk semua di masa yang akan datang Masyarakat yang transformatif Itu dapat kita wujudkan atau tidak Memang ada kecenderungan Untuk mengutamakan Sisi legal formalistik dan Ritualistik dari Ibadah puasa Legal formalistik dalam arti kita Mencari Acuan-acuan hukum agama yang penuh sehingga kita memperhatikan secara seksama hal-hal kecil yang harus kita penuhi dalam beribadah puasa jangan sampai kita kemasukan air setetes pun di kelompongan kita yang akan membatalkan puasa kita umpamanya. sehingga berkumur pun kita kadang tidak berani dan hal-hal lain seperti itu namun tekanan kepada sisi, sisi legal formalistik itu apalagi kalau didampingi oleh kecenderungan sangat kuat untuk mementingkan sisi ritualistik seperti membaca Al-Quran terus-menerus selama bulan puasa dan sebagainya memang lalu terasa tidak kecil tekanan-tekanan kepada kita untuk melupakan kewajiban-kewajiban sosial yang disebutkan di atas ikatan sosial kita yang seharusnya dirumuskan dalam solidaritas sosial yang kokoh yang terwujud di dalam santunan pertolongan dan Keinginan untuk memiliki kebersamaan dengan semua orang termasuk mereka yang menderita dan kekurangan menjadi sedikit terabaikan oleh sisi legal formalistik dan sisi ritualistik tadi, hal itu tidak boleh terjadi karenanya peribadatan puasa yang lengkap dan sempurna adalah peribadatan yang benar-benar memiliki ketuan ritualistik dan memenuhi ketentuan-ketentuan legal formalistik di satu pihak tetapi yang mempunyai dimensi sosial yang kuat dalam bentuk penghayatan hidup kita dalam kebersamaan dengan manusia-manusia lain bukannya yang berdiri terlepas dari kebutuhan umat manusia secara keseluruhan hal inilah yang seharusnya kita camkan sebagai perwujudan dari ungkapan kedua tadi bahwa bulan puasa pada pertengahannya katakanlah tanggal belasan adalah maufirah Pemberian maaf Pemberian maaf dari Allah kepada kita Karena kita telah mencapai Derajat solidaritas sosial yang kuat Mencapai kebersamaan dengan manusia-manusia lain yang Serba kekurangan dan yang berbeda dari kita Jadi maksura dalam hal ini Pemberian ampunan dalam hal ini adalah kepada kelemahan kita sebagai manusia Yang dilupakan kelemahan itulah Allah Karena kita telah mencoba untuk mengisi hidup kita Dengan dimensi ketuhanan Yang berupa pemenuhan tugas-tugas Kenabian untuk membawa ikatan Yang kokoh bagi semua umat manusia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 Zaman akhir akhir Hong Pojo kebling orang eleng pernatan serta hatu. Ramadan adalah bulan suci Bulan suci Tentunya bagi umat manusia Apa yang mensucikan bulan ini Dari bulan-bulan yang lain Jawabnya sederhana Karena dengan Mengembangkan Ikatan sosial dalam bentuk solidaritas sosial yang kuat Yang didukung oleh dan kebersamaan serta kesediaan untuk menolong orang lain kita memperoleh pengampunan atau penyucian diri kita dari Allah Subhanahu SWT karena tidak heran dalam sepertiga terakhir bulan Ramadan kita telah menjadi orang yang memiliki kesadaran yang lain dari yang kita miliki sebelumnya. Apabila pada awal-awalnya tadi kita telah melaksanakan puasa dengan baik. Setelah kita mampu menunjukkan kebersamaan dengan orang lain, merasakan keprihatinan, kehausan, kelaparan, kelelahan dan juga berkurangnya tenaga karena berpuasa sulitnya menjaga stamina dengan ini kita merasakan kebersamaan dengan orang-orang yang hidupnya memang demikian terus-menerus dalam bulan Ramadan maupun di luarnya karena kepapaan dan kemelaratan karena kebodohan dan keterbelakangan maka sudah seharusnya kita memandang arah terakhir dari bulan suci Ramadan ini sebagai upaya beribadah dalam bentuk yang lebih tinggi lagi daripada sekedar bentuk lahiriah, tidak makan tidak minum mengurangi tidur dan sebagainya yaitu bahwa kita mencoba mencari pembebasan diri kita dari belenggu-belenggu yang memisahkan kita dari manusia-manusia lain yang membebaskan kita dari keterasingan kita dari manusia-manusia lain yang semuanya itu pada umumnya diakibatkan oleh persaingan ketat untuk memperoleh materi sebanyak-banyaknya oleh keinginan kuat mengalahkan orang lain di dalam perlombaan mencapai kesenangan indrawi dan dalam pengumpulan sumber-sumber daya ekonomi ini membawa kepada sebuah siklus kehidupan di mana yang kuat akan memakan yang lemah sehingga sikap santunan kita kepada orang lain hanyalah sikap pemberian dari orang yang kuat kepada orang yang lemah suatu sikap yang memandang rendah martabat manusia pada dasarnya dan mengira kalau kita sudah bisa memberikan sesuatu kita lebih tinggi dalam derajat bila dibandingkan dengan manusia-manusia lain yang kekurangan. Tentu ini tidak sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Karena fitrah atau keaslian diri kita sebagai manusia menghendaki kita menempatkan semua manusia sebagai makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Wajiblah bagi kita di dalam membebaskan diri dari segala macam belenggu yang memisahkan kita dari manusia lain. Itu untuk mengekang diri, tidak mengumbar nafsu, mengumpulkan harta atau kesenangan sebanyak-banyaknya, mengokohkan kekuasaan secara semena-mena, melainkan justru membangun masyarakat yang akan menyejahterakan kita semua, yang akan menciptakan keadilan di dalam kesejahteraan itu karena keadilan adalah bagian mutlak dari kesejahteraan. Kesejahteraan tanpa keadilan akan berarti ketimpangan masyarakat. Karenanya bulan puasa, bulan Ramadan, bulan suci bagi umat Islam ini, hendaknya kita akhiri di dalam idul fitri. Hari raya peleburan diri, bukan untuk bersuka cita semata-mata, tapi... Untuk bersuka cita dengan sesama umat manusia Bukan karena apa-apa Karena kita berderajat dan bergedudukan yang sama Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah Apa yang dapat saya sampaikan Saya mohon perlindungan Allah atas segala kekurangan dan kesalahan Wabillahi taufiq wal hidayah wariduah wal inayah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 Allah'u barat bar, Allah'u barat bar